وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قال ربنا جل وعلا في القرآن الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون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 wa syara al-umur muhdathatiha fa inna kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu balalatin finnar ba'asyar al-muslimin wal muslimat yang berbahagia rahimakumullah taukah kita Apakah Faktor terbesar Kemungkaran Kesalahan Semakin banyak terjadi Dan tahukah kita Faktor terbesar yang menyebabkan kebenaran itu tidak diketahui dan tersembunyikan jawabannya bahas shol muslimin wal muslimat rahimukumullah karena kurang semangatnya kita semua Untuk menyebarluaskan ilmu agama Sehingga Kejahilan Terus semakin merata Inilah faktor terbesar Barakallahu fikum Pada saat kita diam Pasif Duduk Berpangku tangan Menunggu. Akibatnya. Kejahilan terus merata. Kebatilan. Menjadi keyakinan. Kebenaran. Akhirnya tertutupi. Fala hawla wala quwata illa billah. Oleh sebab itu. Pada saat kita mengkaji ayat-ayat Allah maupun hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang menjelaskan tentang pahala dan keutamaan Tolabul ilmi Mempelajari ilmu serta mengajarkannya Hendaknya kita fahami Kenapa sampai sedemikian besar Allah persiapkan pahala dan keutamaannya Dikarenakan agama Islam, agama kita ini Barulah akan tegak sebagaimana mestinya ketika kekuatan tolabul ilmi, kekuatan nasrul ilmi mencari ilmu lalu menyebarluaskannya, kekuatan itu kekuatan yang besar, semangatnya terus terjaga. Nah, ketika kita bermalas-malasan untuk menuntut ilmu agama, akhirnya kebenaran itu semakin Dilupakan oleh orang pada saat kita bermalas-malasan untuk mempelajari agama, akhirnya agama itu diketahui tidak sebagaimana mestinya. Salah faham, keliru menyimpulkan. Sebabnya apa? Bermalas-malasan untuk menuntut ilmu agama. Selain itu, Ma'asyiral Muslimin wal Muslimat rahimukumullah, karena Kegigihan dan kesabaran untuk terus menyebarluaskan ilmu agama itu yang harus ditingkatkan. Contoh kecil, mas muslimin wal muslimat rahimahukumullah. Contoh kecil, ketika kita menegakkan salat berjamaah, salat lima waktu. Bukankah diantara ajaran dan tuntunan Nabi Muhammad alaihi salatu sallam adalah "sewu sufu fakum, taraqu agtadlu, hazu bain al la tadau furujatin lishaytan". Itu kan tuntunan dan bimbingan dari Nabi Muhammad alaihi salatu sallam di dalam sekian banyak riwayat. Diterangkan bahawa Nabi SAW yang diteladani oleh sahabat-sahabatnya Setiap kali akan memimpin salat berjamaah beliau sebagai imam Penanggung jawab tertinggi dalam pelaksanaan ibadah yang mulia Yaitu salat berjamaah selalu mengingatkan kaum muslimin Sahabat-sahabatnya luruskan sofnya rapatkan barisannya tempelkan antara bahu dengan bahu lekatkan antara telapak kaki dengan telapak kaki yang lainnya jangan biarkan ada celah antara satu dengan yang lain itu kan ajaran dari Nabi alaihi salatu wasalam kita ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah kita hanya bisa bersedih meratap atau yang semisalnya bahkan cenderung diam kurang aktif untuk menyampaikan ajaran Nabi Muhammad seperti ini kepada umat Islam akibatnya begitulah setiap kali kita sholat di masjid Pada umumnya Kita merasa Kurang nyaman Kurang serak Gak pas Kenapa softnya gak rapi Kurang lurus Jarak antara satu Dengan yang lainnya Jauh Apa hanya meratap Cukup Apa hanya bersedih Cukup apa kemudian kita tinggalkan masjid itu kita pilih masjid yang lain tanpa melakukan sesuatu kenapa gak sholat di masjid sana sholatnya malah di masjid sana sana mending, sini wahjan softnya sana, sini gak karuan apa kemudian kita diamkan itu kesalahan kekeliruan kita mana gerget kita untuk menyampaikan ilmu mana semangat itu Semangat untuk menyampaikan al haq Karena sikap-sikap yang seperti ini akhirnya Ilmu yang sudah kita pelajari Akhirnya kurang bermanfaat Karena salah satu tanda ilmu itu bermanfaat Disampaikan kepada yang lain Apalagi Hanya sekedar mencacat Wah, masjid sana itu ini ini ini ini ini ini Apa yang sudah kamu lakukan? Diam. Oh, salah. Mestinya ilmu yang telah kita pelajari, pengetahuan yang telah kita ketahui, yaitu tuntunan dan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menata dan meluruskan soft. Sebagaimana soft softnya para malaikat Kita sampaikan Dengan bertahap Sedikit demi sedikit Bukan kemudian dibiarkan Bukan kemudian kita diam Bukan cuma menunggu Mudah-mudahan semuanya dapat hidayah Nah kalau cuma Berdoa seperti itu tanpa ada Usaha Tentu tidak masuk akal Seperti ini kalau kita tidak mampu untuk mengingatkan atau memberi masukan untuk yang sudah tua-tua, kita mulai dari anak-anak kecil. Pendekatannya melalui anak-anak kecil itu yang biasa sholat di masjid, yang biasa ikut TPA barangkali kita panggil sini, dek, kumpul sini nih, kan itu. Nih, om punya makanan nih, keluarkan makanannya, wafer, ya kan lanting, misalkan payek, ya, payek ikan atau apa kumpulkan sambil makan, dek, tak ajarin. Kalau sholat itu softnya harus dirapikan, di deketin ini nih, tak kasih contoh nih. Nah, sholatnya gitu, itu sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Nah, Dah selesai. Nah, ada usaha kan Ada upaya dari kita untuk menyampaikan ilmu Ini loh yang benar Ini salah Ini kenapa kita katakan benar Karena ada dasarnya dari Al-Quran Dan sunnah Nabi al salatu wassalam Ini kenapa kita katakan salah Karena ternyata bertentangan dengan ajaran Rasulullah Alaihi SAW Setelah anak-anak kecil itu kita sampaikan sekali dua kali tiga kali, mungkin kita di masjid itu punya kenalan tetangga barangkali kerabat dan keluar kita keluarga kita mungkin nah. ada kesempatan karena kita kenal dekat dengan orang tersebut saat melaksanakan sholat berjamaah deketin orangnya. Ketika akan mulai sholat, tempelkan kakinya, luruskan. Lihat reaksinya. Lihat responnya. Tidak semua orang ketika kita dekatkan, kita tempelkan, kemudian menghindar. Tidak semuanya. Saat kita tempelkan, kita rapatkan. Sambil dibisikin. Teman dekat kok, keluarga. Ditempelin. ajaran Nabi. Nabi tapi sudah lima tahun sudah lima tahun sepuluh tahun dua puluh tahun sudah bertahun-tahun lamanya dia mengerti ilmu tentang meluruskan dan merapatkan soft. tetapi ternyata di masjid yang biasa dia salat berjamaah di sana belum ada perubahan sama sekali kenapa diam tidak menyampaikan ilmu tersebut kepada yang lain mayyur almuslimin wal muslimat rahimakumullah itulah faktornya kenapa Kebatilan itu Diikuti oleh banyak orang Karena yang telah mengetahui Kebatilan sebagai Kebatilan diam Pasif Itulah sebabnya Kenapa Ajaran yang benar Ajaran yang di Tuntunkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diikuti dan tidak dilaksanakan oleh banyak orang dikarenakan yang mengetahui itu ajaran Nabi diam tidak menyampaikan. Wallahu a'lam. Ditambah lagi apabila muncul Pihak-pihak yang aktif menyuarakan kebatilan Aktif menentang kebenaran Jadi sudah Kita yang tahu itu salah, diam Di pihak yang lain ada yang menyuarakan kesalahan-kesalahan itu Akhirnya umat pun terbawa kita tahu ini yang benar tapi diam. Sementara di sana banyak pihak yang mengatakan kebenaran itu adalah sesuatu yang salah. Akibatnya umat akan terbawa. Fala hawla wa la quwwata illa billah. Sadarilah saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah bahwa di antara kewajiban kita adalah menyampaikan ilmu dengan cara yang hikmah, langkah yang bijak. Supaya bijak, agar hikmah, kita pun dituntut untuk belajar lagi. Termasuk materi yang kita pilih pada kesempatan hari ini. Islam itu bukan ajaran radikal Islam bukan ajaran radikal Islam adalah agama yang berusaha dan memperjuangkan Mewujudkan cinta damai nah, Itu Islam yang sesungguhnya nah, Tetapi sekarang Kenapa ada pihak-pihak yang menganggap Islam adalah ajaran radikal. Kenapa? Karena kita yang sudah mengerti bahwa Islam bukan ajaran radikal diam pasif. Yang mengatakan Islam adalah ajaran radikal padahal tiap hari tiap malam nyerang terus. Islam radikal, Islam keras Islam terorisme, Islam ini segala macam Terus menerus nah, Kita yang tahu yang benar cuma diem Ditambah lagi Munculnya kelompok-kelompok Yang mengatas nambahkan Islam Tetapi Apa yang mereka perbuat, yang mereka lakukan Jauh dari ajaran Islam Kaum teroris Kaum khawarij Kaum radikalis Kaum radikalis Mereka terus melakukan kegiatan aksi Aksi terorisme Aksi radikalisme Aktif mereka lakukan Sementara kita yang sudah mengetahui Lantas diam Lebih khusus lagi mayasyiral muslimin wal muslimat rahimahkumullah bukankah kita ikut merasakan akibat buruknya ketika dengan tata cara berpakaian seperti ini bentuk fisik yang demikian kaum wanita di antara kita berhijab syar'i bukankah kita sudah merasakan adanya anggapan dan tuduhan Bahwa kita ini kaum radikal Kita ini kaum teroris Kan begitu Pernah merasakan seperti itu? Pernah saya yakin Dianggap teroris Dianggap radikal ya, Dinilai keras Sebabnya apa? Karena ciri fisik kita Itu mirip dan hampir sama dengan ciri fisik Orang-orang yang ditangkap dan diproses karena kasus terorisme Mirip-mirip tetapi kalau kita cari akar masalahnya kenapa sampai kemudian muncul salah faham kenapa sampai kemudian ada pihak-pihak yang ingin menyamaratakan bahwa setiap yang berjenggot itu teroris setiap yang menggunakan celana cingkrang di atas mata kaki teroris setiap wanita yang menggunakan cadar adalah teroris kaum radikal kenapa sampai anggapan-anggapan seperti itu muncul jawabannya jelas karena kita diam karena kita pasif. Mestinya kita menjelaskan. Kita sampaikan. Secara maksimal. Dan nah, harapannya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setiap kali kita menghadiri kegiatan pengajian seperti ini yang menjelaskan bahwa Islam itu bukan ajaran radikal. Islam adalah ajaran yang yang Memperjuangkan konsep cinta damai. Selesai kajian ini diselenggarakan. Harapannya bukan kemudian pulang. Diam. Bukan. Tapi sampaikanlah kepada yang lain. Supaya kebenaran itu. Betul-betul diketahui sebagai kebenaran. Agar kebatilan itu. Tidak terus tersebar. Sampaikan. Bahashro'al muslimin wal muslimat Rahim wa'akumullah Benarkah Ajaran Islam adalah ajaran yang Bersifat radikal Jawabannya tidak benar Tidak benar Benarkah Setiap orang yang Ciri-ciri fisiknya mirip dengan para pelaku teror juga bisa dikatakan sebagai kaum radikal. Jawabannya tidak benar. Nah ini harus kita sampaikan. Mesti diterangkan kepada umat. Kepada semuanya. Nah jangankan kepada umat. Barangkali ada aparat pemerintahan, perangkat desa barangkali di tingkat yang paling bawah. Tidak menutup kemungkinan perangkat desa itu salah paham, keliru di dalam menilai. Apa kemudian kita salahkan aparat desa itu? Jangan. Salahkan kita sendiri. Kenapa tidak mau menjelaskan? Mestinya kita terangkan, tentu dengan cara yang baik dengan langkah yang hikmah. Maka, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita memerlukan bukti. Memerlukan bukti bahawa Islam adalah agama yang anti radikal. Islam adalah agama yang mengajarkan cinta damai dan kasih sayang. Kalau buktikan banyak 1 2 3 4 5 dan seterusnya tetapi kita ingin bukti yang kuat. Maka diantara bukti yang kuat itu, mashiral muslimin wal wa muslimat rahimukumullah adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim, rahmatullahalaihimarahmatan wasi'ah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Kata Rasulullah s.a.w alaihi wasallam Bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihil 'athashu fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba Kata Nabi s.a.w beliau bercerita Dulu pernah ada seseorang melakukan perjalanan jauh. Di tengah perjalanan, orang itu merasakan haus dahaga. Akhirnya menemukan sebuah sumur. Orang itu turun ke dalam sumur kemudian minum ma'asyur muslimin wal muslimat rahimah nabi s.a.w menceritakan bahwa orang tersebut turun ke dalam sumur kalau yang kita bayangkan sumur seperti di tempat kita di Indonesia susah juga turunnya gimana pakai tali pakai anda anda itu bukan kamu, tangga ya Pakai tangga atau apa? Sedikit bercerita... Sumur di Timur Tengah... Secara umum... Karena memang wilayahnya yang relatif jarang hujan dibandingkan kita di daerah tropis ini... Nah, sehingga bentuk sumur pun berbeda dengan sumur kita di Indonesia... beberapa sumur yang pernah saya lihat di daerah pedalaman dan pemukiman orang-orang Badui adalah sumur yang tadah hujan. Jarang hujan kan di sana. Sehingga bentuk sumurnya itu kalau bukan segi empat, lingkaran. Bentuknya dibuat bertangga atau berundak karena sifatnya tadah hujan. Jadi paling bawah kecil, misalkan ukurannya sepuluh kali lima, paling dalam mungkin masuk sampai belasan puluhan meter. Naik sedikit lebih lebar, lebih luas, tapi dibuat bertangga. Naik lagi terus bertangga bertangga sampai sumur yang paling terluar bisa dibayangkan kak bentuk sumurnya, jadi kita kalau berada di paling atas lihat ke bawah itu dalam sekali turunnya gimana, berundak mau dari sini boleh, dari sini boleh, dari sana bisa, dari sini bisa, karena dari semua sisi bentuknya turun gini ya paham gak, sebabnya tadahu hujan, maka dibuatlah sumur itu selebar-lebarnya supaya ketika hujan turun lebat penuh bisa untuk setahun atau yang bentuknya lingkaran yang pernah saya lihat dalamnya luar biasa menggunakan tangga yang melingkar dari atas begini turun unda-undaan melingkar gini sampai paling bawah mereka mengambil air biasanya menggunakan tenaga hewan keledai keledai itu kan punya kemampuan fisik luar biasa turun ke bawah menggunakan tangga tersebut cirkennya diisi diletakkan di atas punggungnya lalu keledai itu naik kalau sudah terbayang bentuk sumurnya seperti itu maka kita tidak akan bertanya lagi Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan orang tersebut menemukan sebuah tur, sebuah sumur lalu turun dan minum. Oh, ternyata turunnya seperti itu, ada undak-undak. Anyar. Fasyariba. Orang itu kemudian minum. Thumma kharaja. Setelah turun ke dalam sumur, minum, hausnya hilang, orang itu naik ke atas. فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَتَشِ Keluar dari sumur, orang itu melihat seekor anjing yang melelet-leletkan lidahnya menjilat-jilat tanah minal الْعَتَشِ karena anjing itu haus فَكَالَ الرَّجُلُوا kata orang tersebut laqad balagha hazal kalbu minal atashi mithra alladhi kana qad balagha minni sungguh anjing ini sedang haus sebagaimana sebelumnya saya pun haus fanazalal bi'ra famala akhuffahu ma'an thumma amsakahu bifihi Hatta rakia kalba. orang itu kemudian turun lagi ke sumur dengan gambaran bentuk sumurnya seperti tadi kembali ke dalam sumur kemudian orang itu melepas khufnya khuf itu alas kaki yang terbuat dari kulit khufnya dilepas semacam sepatu itu sepatu kulit itu dilepas untuk menciduk air kalau orang tersebut tidak perlu melepas kuf Ambil air menggunakan telapak tangan langsung diminum Tapi ini objek yang akan diberi minum adalah seekor anjing Maka dia lepas sepatu kulitnya tadi Dijidukkan air Di dalam hadis ini Nabi mengatakan amsa Bagian atasnya dipegang gini supaya tidak tumpah air di dalam sepatu kulit itu Dibawa naik ke atas Kemudian anjing itu pun diberi minum Kata Nabi saw. Fashakar Allah lahulah, faghfaralah. Allah Subhanahu wa Taala pun berterima kasih kepadanya. Allah ampuni orang itu. Cerita ini disampaikan oleh Nabi Muhammad saw kepada sahabat-sahabatnya. Kalau para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, Innala na fil behaimi ajran? Wahai Rasulullah. Apakah kami akan mendapatkan pahala dengan berbuat baik kepada hewan dan binatang? Kata Nabi SAW, Fakala fi kulli kabidin radbatin ajrun. Kata Nabi alaihi SAW, Sikap baik kepada makhluk yang mempunyai jiwa, makhluk hidup. Setiap sikap baik kita kepada makhluk hidup itu, ada pahalanya muttafaqun alaih Riwayat Bukhari Muslim Bahkan di dalam riwayat Bukhari Ditambahkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam bersabda Fasyakarallahu lahu Faghafarallahu faadkhalahul jannah Allah berterima kasih Kepada orang itu Allah ampuni dia Dan Allah masukkan dia ke dalam surga Memperhatikan Seekor anjing Menyelamatkan Nyawanya Memberi minum Kepada seekor anjing Didorong oleh kasih sayang Kepada makhluk hidup Kepada makhluk hidup nah, Bukan berarti boleh Memelihara anjing Beda masalahnya orang ini melihara anjing apa enggak enggak, hanya sebatas apa membantu supaya tidak mati kehausan bukan memelihara anjing loh, bukan dengan perbuatannya itu Allah ampuni dosa-dosanya Allah masukkan dia ke dalam surga apakah ini hanya berlaku untuk anjing saja, tidak Karena para sahabat bertanya Ya Rasulullah fil ajran. Wahai Rasulullah Apakah sikap baik kami kepada hewan Kepada binatang itu akan berpahala Kata Nabi Iya Sikap baik Kepada makhluk hidup Ada pahalanya Diampuni dosanya Bahkan dimasukkan ke dalam surga Ini ajaran kita Ajaran Islam Ajaran Nabi Muhammad SAW Apakah kemudian benar? Apakah bisa dikatakan fair dan objektif kalau mengatakan Islam itu adalah Islam adalah agama radikal, agama yang mengajarkan kekerasan? Masya Allah. Lihat ajaran Islam kepada binatang dan hewan saja. Kita diajarkan, dibimbing, berbuat baik. Kepada hewan dan binatang saja. Kita diajarkan supaya tetap membiarkan mereka hidup. Tidak mati kehausan. Tidak mati kedinginan. Apalagi kepada manusia. Secara umum. Apalagi kepada sesama umat Islam. Secara khusus. Ini bukti, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahwa Islam itu bukan ajaran yang menginginkan kekerasan. Islam itu bukan ajaran yang mengajarkan untuk menumpahkan darah. Islam itu agama yang mengajarkan terorisme bukan. Maka Ketika kita ditanya Apa pendapat Bapak Tentang gerakan-gerakan Radikal Seperti ISIS Islamic State Of Iraq and Syria Apa pendapat Bapak tentang Gerakan Al-Qaeda Atau yang semisalnya Jawaban kita tegas dan jelas Tidak sependapat bahkan kami menentang karena apa yang mereka lakukan sangat-sangat bertentangan dengan ajaran Islam sangat-sangat bertentangan dengan ajaran Islam salah satu pembuktiannya melalui sisi ini Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita untuk berkasih sayang kepada makhluk bahkan kepada hewan dan binatang sementara mereka isis Al-Qaeda-nya Dan yang semisalnya Justru melakukan tindakan-tindakan yang di luar Peri kemanusiaan Eksekusi-eksekusi nah, Yang mereka lakukan Sangat tidak berperi Kemanusiaan Orang hidup-hidup Hidup-hidup Dirantai tangannya Beberapa orang Ditonton oleh mereka Ditonton oleh pengikut-pengikut ISIS Milisi-milisi ISIS Ditonton Hidup-hidup Kemudian Sebuah tank Kendaraan lapis baja Rantainya rantai baja Itu menelindas Orang-orang tadi Dalam keadaan hidup-hidup Bayangkan Hidup-hidup ditelintas Itu ajaran Islam Tidak Lihat anjing saja makhluk, nah, binatang, yang kita dilarang untuk memeliharanya, ketika kita melihat dia dalam keadaan kehausan, kasih minum. Mungkin dia kejatuhan pohon, ada seekor anjing ke kejatuhan pohon, kesakitan, teriak, teriak-teriak uh. anjing tersebut. Kita diajarkan untuk membantunya, angkat ranting dan dahan pohon itu, biarkan dia terbebas. Ini orang hidup-hidup. Ditelindas dengan tank Hidup-hidup Beberapa orang yang mereka eksekusi Dimasukkan ke dalam Kerangkeng jeruji-jeruji besi kotak Hidup-hidup ya. Dibakar Disediakan Bahan bakar, minyak dan yang semisalnya Disaksikan oleh milisi-milisi mereka Dibakar hidup-hidup Bayangkan Orang dibakar hidup-hidup di -hidup dalam kerangkeng besi, teriak sana, teriak sini, lari sana, lari sini, sampai kemudian habis gosong terbakar. La haul wa laqwaatain labillah. Ada lagi yang dihukum dan dieksekusi, dimasukkan dalam kerangkeng besi, kemudian dimasukkan ke dalam air, celupkan, tarik lagi, teruskan sampai mati dalam keadaan tenggelam. La haul wa laqwaatain labillah. Ada lagi yang dieksekusi. Bukan ditembak dengan peluru atau yang semisalnya Tapi dibasoka dan dirudal Senjata yang mestinya untuk menghancurkan objek keras besar Ini untuk membunuh satu orang manusia Ada lagi yang digorok hidup-hidup Itu semua divideokan oleh mereka Disebarluaskan oleh mereka Bahkan dibangga-banggakan oleh mereka Seperti ini ajaran Islam Bukan ini bukan ajaran Islam Islam bukan ajaran radikal Sebenarnya Ma'asyur muslimin wal-muslimat rahimu'akumullah Kita ahlus sunnah Salafi ini Salafi adalah bagian dari umat Islam Yang terus menyuarakan Bahawa ajaran-ajaran terorisme ISIS Al-Qaeda itu sesat tidak pernah berhenti kita bersuara Yang seperti itu pun Masih saja Kita dianggap teroris Kan gak masuk akal Tapi iya pak Peripun Kita yang terus Menyampaikan melalui Pengajian, khutbah jumat, majalah buletin, Dan yang semisalnya Masih terus dianggap Kelompok berbahaya, kelompok radikal, didata ya. nama ustadnya, nama yayasannya, nama pondoknya, ini teridentifikasi kelompok radikal, Ma'had Al Mansurah, Probod, Purbalingga, pimpinan Ustad ribuan misalkan, wah ini masuk kelompok garis keras, asyAllah kelompok garis keras dari mana pak, dah ini pengajian kita kan itu. Ini yang kita sampaikan Lengkap bukti-buktinya Buku, majalahnya, rekaman, audio Suara ceramahnya nah, Kenapa sampai ada yang seperti itu Karena kita cuma diam Tidak aktif Menyampaikan kepada yang lain Yang mengkonsumsi ya kita-kita saja Tapi kita kurang aktif Untuk menyampaikannya kepada masyarakat secara umum Itu Ma'ashir muslimin wal-muslimat al rahimahumullah Al-Syeikh Muhammad bin Salah al-Uthamin Rahimahullahu ta'ala Menjelaskan Tentang hadis di atas. Kata beliau Rahimahullahu ta'ala Al-Mu'allif Yang saya baca adalah kitab syarah Riyadus Salihin Al-Imam An-Nawawi Penulis kitab Riyadus Salihin Menjelaskan Atau menyebutkan Kisah yang sangat menakjubkan ini yaitu kisah yang disebutkan al-Imam Bukhari Muslim dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menceritakan sengaja saya ter, saya baca langsung terjemahannya bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bercerita tentang seseorang yang sedang melakukan perjalanan jauh berjalan kaki menempuh jarak di tengah perjalanan orang itu mengalami haus ada sebuah sumur orang itu turun lalu minum sampai rasa hausnya pun hilang ketika keluar dari sumur orang tadi melihat seekor anjing yang menjilat tanah karena haus juga Diterangkan oleh beliau rahimahullahu taala di sini yang dimaksud menjilat-jilat tanah itu adalah tanah yang ada kandungan airnya. Karena itu mungkin sumur. Jadi barangkali ada beberapa bagian tanah di sekitar sumur itu yang basah. Maka anjing itu menjilat-jilat tanah yang yang mengandung air. Nah, kenapa min syiddati athashih? Karena sangat haus orang tadi kemudian menyimpulkan demi Allah sungguh anjing ini merasakan haus yang luar biasa sebagaimana yang telah saya alami tadi akhirnya orang tersebut turun ke dalam sumur dia penuhi sepatu kulitnya dengan air kemudian naik lalu dia beri minum anjing tersebut Allah subhanahu wa ta'ala berterima kasih kepadanya Allah ampuni dia, bahkan Allah masukkan dia ke dalam surga dengan sebab tersebut. Kata Syekh Alauddin rahimahullah, "Wahad misdaqu kaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jannahu akrabu ilahahdi kum min shirakin alihhi." Dan ini sesuai betul dengan sabda Nabi Muhammad alaihi salat wasallam, surga itu lebih dekat kepada kalian dibandingkan tali sandalnya sendiri. Maksudnya apa? Untuk masuk surga itu mudah. Dekat sekali jarak seorang hamba dengan surga. Untuk mencapai surga sebenarnya tidak harus melakukan perjalanan yang jauh begitu. Cukup melakukan sesuatu yang ada di dekatnya mudah. Kata beliau, amalun yasir. Sebuah amal perbuatan yang ringan. Syakara Allahu bihi amila hadzal amal. Allah berterima kasih kepada yang melakukannya. Allah ampuni dosa-dosanya. Lalu Allah masukkan dia ke dalam surga. Nah, ketika Rasulullah SAW menceritakan hal ini kepada para sahabatnya. Dan para sahabatnya adalah asyad dan nasihir san'alal ilmi. Para sahabat adalah orang-orang yang sangat bersemangat untuk mencari ilmu. Lamin ajli an ya'lamu fakat bukan karena supaya tahu saja, tetapi walakin min ajli an ya'lamu fayak malu. Para sahabat itu semangat untuk mencari ilmu untuk kemudian diamalkan. Karena para sahabat itu semangat untuk menuntut ilmu supaya bisa diamalkan, mereka pun bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kata mereka Ya Rasulullah Innalanafil baha imi ajron wahai Rasulullah, apakah kami akan mendapatkan pahala dari Allah dikarenakan sikap baik kepada hewan dan binatang? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fi kulli zatika bidin rothbatin ajrun". Pada setiap makhluk yang bernyawa, yang mempunyai jiwa, itu ada pahalanya. Li an nahaza kalbun minal bahaim karena hal ini yaitu seekor anjing adalah binatang punya jiwa fakaifa yakunu li hadzal rajul allazi saqahu hadzal bagaimana bisa orang tersebut yang memberi minum kemudian mendapatkan pahala sebesar ini Faster Robu maka para sahabat pun merasa aneh, kok bisa ya? Oleh sebabnya mereka pun bertanya kepada Nabi saw. Kata Nabi saw. Fi kulli zatika ratbatin ajrun li annu laulalma laya bisat wahalakal hayawan kalau bukan karena air yang kemudian diminumkan tadi, hewan tersebut barangkali mati. Pahala. Nah, kata beliau di paragraf yang paling terakhir, fadalah ada hadis ini menunjukkan, annal ala annal bahaima fiha ajrun, bahawa bersikap baik, berbuat baik kepada binatang maupun hewan itu ada pahalanya. Kullu bahimatin ahsan talaha Setiap perbuatan baik yang engkau tujukan Kepada seekor hewan atau seekor binatang Bisukin dengan memberi minum au it'amin Memberi makan au iqayatin min harrin Supaya binatang itu tidak kepanasan au iqayatin min bardin berusaha supaya binatang itu tidak atau hewan itu tidak kedinginan sawaun kanat laka awli ghairika min bani adam hewan itu milikmu atau milik orang lain tidak ada bedanya au minas sawaim bahkan <-tun> yang diternak yang kita pelihara fa innalaka fi dzalika ajron indallah maka perbuatan baik itu bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala nah, Artinya jelas nah. Binatang dan hewan apapun itu Milikmu Milik orang lain Yang engkau pelihara Tidak engkau pelihara nah. Perbuatan baik itu entah memberi makan Memberi minum Berusaha supaya binatang itu tidak kepanasan Tidak kedinginan itu ada pahalanya termasuk sekali lagi hewan yang kita pelihara anda pelihara ayam tiap pagi dikasih makan tiap sore dikasih makan tiap pagi dikasih minum tiap minum juga demikian dijaga ada pahalanya anda memelihara kambing, mendo sapi atau lembu kasih makan, kasih minum, buatkan kandang supaya tidak kehujanan tidak kepanasan yang panjenengan lakukan itu ada pahalanya. Panjenengan pelihara burung, dirawat, kasih minum, kasih makan, kasih suplemen, kandangnya sering dibersihkan, disikat, kalau pagi disemprotin, sehingga burungnya senang sambil berziul-ziul, ikan, ada pahalanya. Luar biasa. Sapi yang panjenengan apa namanya pelihara, sakit, telepon dokter hewan. Pak dokter, sapi milik saya sakit, sakit, tindak merigi, oke, okay. diperiksa, kasih obat, bayar seratus ribu obatnya, pahala, luar biasa. Anda punya ayam, ada koreng, luka di kakinya, kelihatan pincang, gitu, ambil dilihat, oh iya, dikasih obat bubuk, obat luka untuk ayam, dikit-dikit sampai sembuh pahala. Ini itu. Semuanya. Sikap baik kepada hewan itu berpahala. Setelah kita fahami kata Syekh Al-Zaymin rahimahullah, "Hadza wa hunna bil adamiyyin?" Hal ini berlaku untuk hewan dan binatang. Fakayfa bil adamiyin Tentunya kepada manusia lebih lagi. Idza ahsanta ilal adamiyin kana asyadda wa aktsara ajran. Kalau engkau berbuat baik kepada manusia, maka pahalanya lebih banyak. Pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi Muhammad alaihi bersabda, "Man saqa musliman ala Sakaahulllahu min ar Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa memberi minum seorang muslim yang sedang haus, Allah akan berikan minum untuknya dari ar-rahiq al-makhthum. Minuman di surga nanti. Minuman di surga. Ada saudaramu muslim haus, silahkan minum. Monggo diunjuk. Minum. Hausnya hilang. Pahalanya besar sekali bahkan kata nabi ali sallallahu alaihi wasallam Allah akan berikan minum untuknya dari ar rahiqim ar rahiqil kata beliau rahimahullah yanilauka waladukas saghir waqafa indal barradah yaqulu lak isqini ma'an wa asqaitahu wa huwa dham'an faqad saqaita musliman ala dhamain luar biasa kata syekh aluzaimin rahimahullah contohnya anakmu Anakmu bukan orang lain Anakmu, anak kandungmu Yang masih kecil Anakmu yang masih kecil itu Berdiri Di depan kulkas Berdiri Di hadapan uh, Apa? Kalon air itu Alat itu Dispenser Dan itu Anakmu berdiri di depan kulkas. Anakmu berdiri di depan dispenser. Atau di depan teko air. Masih kecil anakmu. Lalu dia mengatakan. Bi. Tolong ambilkan aku minum. Tolong ambilkan aku minum. Nah, Orang diot dewek. Ambil sendiri. Sudah gede kok. InsyaAllah anaknya meminta untuk diambilkan air minum melatih biar mandiri alasan B malas kau bilang aja malas kau alasan mandiri-mandiri malas aja bilang kata beliau rahimahullah kemudian engkau ambilkan air minum untuk anakmu, ingat bukan orang lain anakmu ini di rumahmu ini engkau beri minum dia dia sedang kehausan habis main-main lari sana lari sini haus, ambilkan air minum bi. Engkau sebagai ayah mengambilkan, engkau sebagai ibu mengambilkan. Kata beliau al-Faymin rahimullah, fakatsa kauita musliman alawma'in itu artinya engkau telah memberi minum untuk seorang muslim yang sedang haus. Anakmu kan muslim juga. Fa in allah yasti kamilar al-makhfum. Sungguh Allah akan memberikan minum untukmu dari minuman surga al-rahik al-makhfum. Ajarun kadir, wallahu alhamdulillah pahalanya besar sekali wallahiilhamd. Amin. Sedang kerja bakti di pondok. Berhenti, berhenti, berhenti. Ada air minum. Teman kita kehausan. Kang jiotna es. Ngambil sendiri loh. Insyaallah. Kesempatan Allah berikan buat panjenengan. Balasannya minuman di surga nanti. Ambilkan satu gelas. Monggo. Jeninyong ya haus. Ngelak ya gini. Tapi karena ingin mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala, memberi minum seorang muslim yang sedang haus, balasannya Allah akan berikan minum untuknya dari Ar-Rahiq Al-Makhthum, minuman surga nantilah haus ini tapi nanti ingin dapat minum dari surga dapat minum dari surga eh bagi bagi bagi bagi insyaallah kata beliau yaw ghanaim kesempatan besar untuk mendapatkan pahala walakin ayul qabil li hadhihi ghanaim tetapi siapakah yang kemudian tersadar untuk mau mengambil kesempatan berharga seperti ini Aina alladhi yukhlishun niyyata wa yahtasibul ajra Allah. Mana orangnya yang mau mengikhlaskan niat dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fa usika ya ahi, saudaraku, aku berpesan kepadamu, kata Syekh Al-Uzaimin. dan pesan itu juga berlaku untukku sendiri. Anta haris daiman 'ala dinamil a'mal bin Semangatlah untuk melakukan amal kebaikan dengan niat yang saleh hatta tadzharalaka indallahi zukhran yaum al sehingga engkau mempunyai bekal pahala yang banyak di sisi Allah pada hari kiamat. Wakamin amalin sakhirin asbahabil niati kabiran, wakamin amalin kabiran asbahabil gaflati sakhiran. Alangkah banyak bentuk-bentuk amalan soleh yang kita anggap kecil, tapi nilai pahalanya besar di sisi Allah sebaliknya pun demikian amal ibadah yang sebenarnya besar tapi kemudian akhirnya bernilai kecil bahkan tidak berarti apa-apa dikarenakan kita tidak memperhatikan keikhlasan di dalam berniat intinya ma'asyur al-muslimin wal-muslimat rahimahukumullah ini bukti pertama bukti pertama untuk menegaskan bahwa Islam itu bukan ajaran radikal ini adalah bukti bahwa Islam adalah ajaran yang memperjuangkan cinta damai dan kasih sayang. Tidak usahlah kita berbicara tentang cinta damai dan kasih sayang kepada sesama manusia. Kepada binatang dan hewan saja, Islam mengajarkan kita untuk mengedepankan kasih sayang. Itu kepada hewan dan binatang saja Alangkah celakanya kalau begitu Seseorang yang memperlakukan manusia Seperti hewan Seperti yang dilakukan oleh kaum ISIS dan Al-Qaeda itu <tuh> Masyarakat sipil dijadikan tameng Masyarakat sipil perempuan, anak-anak, orang-orang tua itu dijadikan tameng dan perisai mereka nembakin dari belakang tar, tar, tar, tar, mereka melepaskan dan mengaktifkan roket-roket milik mereka ke arah musuh sementara warga-warga sipil berada di bagian depan harapannya supaya musuh untuk membalas, berpikir karena yang jadi sasaran akhirnya siapa? warga sipil apa ini ajaran Islam? Apakah ISIS dan Al Qaeda itu mencerminkan Islam? Tidak, tidak sama sekali. Tidak sama sekali. ISIS dan Al Qaeda itu dan yang semisalnya adalah kelompok-kelompok yang justru memerangi Islam itu sendiri, memerangi Islam itu sendiri. Merekalah yang menjadi sebab wajah umat Islam akhirnya tercoreng. Merekalah yang menjadi sebab umat Islam dicurigai hanya karena kesamaan bentuk fisik, padahal ideologi dan keyakinan atau akidahnya berbeda. Sabar ya ahla sunnah, sabar ya ahla sunnah, ahlu sunnah yang terus menyuarakan hal ini. Menentang pemahaman dan ideologi teroris juga ternyata masih dianggap teroris. Sabar ya ahlu sunnah. Sabar, sabar. Kan begitu ya kan? Ahlu sunnah itu terus menyuarakan anti terorisme, anti radikalisme, tapi di banyak tempat dituduh sebagai bagian dari kaum radikal. Aneh itu. Spanduk Anti radikalisme, anti terorisme, dipasang oleh warga, dihadapkan ke arah pondok ahlu sunnah. Semoga sabar, sabar. Apalagi dapat informasi bahwa tujuan pemasangan spanduk di depan dan diarahkan ke pondok milik ahli sunnah itu, informasinya karena ada anggapan pondok ahlu sunnah itu pondoknya kaum teroris. ⁉️ La kita ahlu sunnah Alhamdulillah Dengan pertolongan dan taufik saja Dari Allah Yang terus bersuara Dan menyuarakan kebenaran Alhamdulillah Masih tetap dianggap teroris dan radikan Sabar, sabar hmm. Jangan kemudian kecil hati Jangan patah semangat Awis lah Wah, Suruh sane Jangan, tetap karena itu tugas ahlu sunnah. Ba shalallahu alaihi wasallam. Rahimah diwarahimohumullah. Bukti yang kedua bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang dan cinta damai. Ada sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam muslim rahimahullahu ta'ala dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala Nabi Muhammad s.a.w bersabda la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bay'i ba'din وكونوا إباد الله إخوانا المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحكره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحكر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه kata nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukti kedua yang ingin kita kaji pada kesempatan siang hari ini untuk menunjukkan bahwa islam adalah agama yang mengajarkan cinta damai tidak kurang-kurang tidak lelahnya junjungan kita nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam menanamkan ajaran-ajaran seperti ini untuk umat Supaya kita faham ini loh ajaran Islam, ini loh ajaran Nabi Muhammad anhi sallallahu wasallam. Tinggal bagaimana kita praktekkan dan kita wujudkan. Kata Nabi shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk hidup cinta damai, untuk hidup penuh dengan kasih sayang sesama umat Islam. Kalau tadi kan bukti yang pertama sikap baik kita kepada hewan dan binatang bukti yang kedua adalah ajaran Islam tentang hidup sesama umat Islam bimbingan dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam nanti pada sesi yang kedua yang akan diterangkan insyaallah ajaran Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam untuk mewujudkan cinta damai itu salah satunya adalah ketaatan kepada pemerintah tidak mengkritik dan mencaci mereka Baik di muka umum maupun di tempat-tempat khusus. Untuk mewujudkan kehidupan yang cinta damai, aman, tentram. Salah satu kewajiban kita adalah selalu mendoakan kebaikan untuk pemerintah. Itu nanti sesi yang kedua. Tapi untuk poin yang sekarang ini adalah ajaran Islam... Untuk mewujudkan cinta damai itu sesama umat Islam. Pesan Nabi, kata beliau, "La tahasadu", jangan saling hasad, jangan iri irian, iren iren jangan. Sesama umat Islam jangan saling iri dong, jangan dengki, jangan hasad. Walatana jasu, jangan melakukan najas. Najis itu menawar barang dengan harga yang lebih tinggi tanpa niat untuk membeli tujuannya untuk membantu si penjual agar harga barangnya naik itu nggak boleh di dalam Islam misalkan ada orang juaran ada orang jualan semangka misalkan per kilo dia tulis 5000 datang orang nawar Pak 4000 nanti ada tukang gongnya ya tukang gongnya dia enggak punya niat membeli tujuannya cuma supaya harganya naik wah kata orang tadi wah ini 5000 udah murah Pak di tempat lain malah mungkin 6000 ini manis ini ini Semarang aja saya berani 5500 malahan Nah. Tujuannya apa untuk mempengaruhi orang tersebut Supaya membeli dengan harga yang lebih tinggi Itu salah satu contohnya Najas tidak diperbolehkan Oleh Nabi Muhammad SAW nah. Atau misalkan orang tawar-menawar Lelang misalkan Ini bentuk yang lain Lelang resmilah, Lelang yang syari Satu barang dijual Siapa yang berani lebih tinggi Fair semuanya teratur Dan diatur tapi ada satu orang dia tidak punya niat membeli. Cuma untuk naikkan harga aja. Siapa berani Rp10.000? Saya Rp10.000. Oh enggak saya Rp12.000. Sudah senang. Enggak saya rp Nah Padahal dia tidak punya niat membeli. Nah, ini tidak diperbolehkan. Zolim namanya. Kata Nabi SAW yang berikutnya. Wala jangan saling membenci. Sesama umat Islam itu Jangan saling membenci wala tadabaru jangan saling membelakangi jangan saling membelakangi di antara bentuk saling membelakangi itu adalah melengos enggak mau ketemu menghindar kalau ingin ber, kalau apa menghindar untuk bertemu kata Nabi alaihi yang berikutnya wala yabi ba'dhukum ala bai'i ba'dhin jangan sampai melibatkan diri dalam proses jual beli yang sedang berlangsung antara si penjual dan si pembeli Nah, orang sedang tawar-tawaran barang, ya kan? si A penjual, si B pembeli. Ini sedang nawar barang, Pak saya beli Pak. Itu. Pembelinya nawar seratus ribu, kan itu. Kita tertarik. Ini sedang proses tawar-menawar belum selesai. Sedang proses tawar-menawar. Tidak boleh kemudian kita melibatkan diri. Saya beli Pak seratus ribu. Sementara sedang proses tawar menawar tidak boleh. Atau sebaliknya kita masuk sebagai penjual kalau tadi contoh yang pertama masuk sebagai pembeli bisa dipahami kan itu sedang tawar menawar ada sebuah barang misalkan jam tangan Wah wow, bagus sekali kan itu si calon pembeli nawarnya seratus ribu penjualnya nawarkannya seratus ribu saya juga tertarik dengan jam tangan itu kan itu belum selesai tawar menawar, saya langsung masuk mas, saya aja yang beli 150 ribu cash kontan gak boleh kenapa? itu akan merusak ajaran Islam yang cinta damai karena apa? akan menimbulkan ganjalan di hati, benci, tidak suka akhirnya permusuhan dan seterusnya nah, tapi kalau ingin tertarik membeli jam tangan itu sabar tunggu, sampai kemudian akhirnya jadi dibeli, ya udah berarti bukan rezeki kita kalau ternyata pembeli, calon pembeli itu Kemudian gak sepakat dengan harga selenggal Kalau gak seratus gak mau ya udah Setelah itu orangnya pergi Setelah betul-betul putus ya, Tawar menawarnya Proses tawar menawarnya Baru kita, udah mak berapa harganya? 150, ambil Atau contoh yang kedua Saya masuk sebagai penjual Misalkan si penjual ini punya jam tangan Di harga 120 ribu Ya kan? Di harga Rp120.000 Pembeli tertarik membeli jam tangan Ditawarlah Rp100.000 Saya Pihak ketiga Punya jam tangan persis Sama dengan jam tangan itu Ini padahal sedang proses tawar-menawar Lalu saya bilang Udah mas kalau gak mau Ini jam tangan sama Cukup Rp90.000 Saya bisa jual lebih murah saya bisa jual lebih murah. Kalau tadi kan penjualnya nawarkan berapa? Seratus? Berapa? Seratus ribu ya kan? Saya berani. Nih, beli aja pak, punya saya pak. 90 ribu. Padangnya sama. Atau mirip. Ini gak boleh, karena sedang proses tawar-menawar. Kata Nabi, Wala yabi' ba'lukum ala bay'i ba'lin. Kata Nabi, Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Al muslimu ahul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. La yathlimuhu. Tidak boleh menzalimi saudaranya. Wa layahzuluhu. Tidak boleh. Kemudian membuatnya bersedih. Wa layahkiruhu. Tidak boleh merendahkan saudaranya muslim. Takwa itu ada di sini. Tidak ada. Nabi alaih surat wa sallam memberikan isyarat dan menunjuk. Sebanyak tiga kali. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Kata Nabi cukup seseorang itu dikatakan jahat untuk membuktikan seseorang itu atau menilai seseorang itu jahat cukup dengan bukti dia merendahkan saudaranya muslim. Setiap muslim bagi muslim yang lain itu haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Ma'asyural muslimin wal muslimat rahimakumullah inilah ajaran Islam tuntunan dari Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam untuk mewujudkan cinta damai ketentraman semua sebab yang berpotensi menimbulkan keributan itu diharamkan setiap hal yang berpotensi menimbulkan keributan diharamkan oleh Islam, dilarang kenapa? untuk mewujudkan kehidupan yang cinta damai Tentram, teratur Kita tadi sudah mendengarkan Seperti apakah ajaran Islam Ajaran Nabi Muhammad S.A.W Intinya Islam adalah Agama yang mengajarkan cinta damai Nah Islam bukan Ajaran radikal Islam itu bukan ajaran yang keras Kaku Unsurnya adalah benci Dendam, tidak Nah Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, Rahmat untuk seluruh alam semesta. Wallahu alam bisawab, seperti yang sudah disampaikan oleh Panitia tadi. Sesi pertama kita cukupkan sampai pukul 11, lebih 20 menit. Guna mempersiapkan diri, melaksanakan sholat duhur secara berjamaah. Mudah-mudahan bermanfaat, kita akan lanjutkan. Dengan pertolongan dan taufik dari Allah tentunya kita minta pada sesi yang kedua nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka